Alhamdulillah ala ihsanih wa shukru lahu ala tawfiqih wa amtinaanih wa ashahadu an la ilaha illa Allah wa ahdahu la shariqa lah ta'zimah li shanih wa ashahadu an muhammadaan abduhu wa rasooluh al-daai ila rizwanih sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa zawiih ومن اقتدى بهديه أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور الأمر المحدث Ma'asyirul muslimin Wal muslimat Rahimani wa Kita awali Pertemuan kita dengan memanjatkan Puji dan syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menjadikan Umat Islam ini sebagai Umat aqidah هذه ummah Ummatul aqidah Allah jadikan umat ini adalah umat yang kokoh akidahnya. Dulu Ketika Perang tabuk Perang tabuk Itu terjadi pada tahun berapa Adik-adik Ini adik-adik pramuka Ya. Bermula di halaqat, min halaqat az-zikr. ali dari Hizbul Watan. Ada yang tahu Perang Tabuk terjadi pada tahun berapa? Sejarah Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Perang Tabuk adalah perang yang terakhir diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling jauh jaraknya dipimpin sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana pada perang Tabuk ada tiga orang. Yang jujur tidak mencari alasan alasan untuk tidak ikut perang tabuk. Perang tabuk terjadi pada tahun ke sembilan hijriah pada tahun ke sembilan hijriah. Ka'ab bin Malik salah satu sahabat Nabi yang tidak ikut perang tabuk dan dia tidak punya alasan untuk tidak ikut sebenarnya maka ketika Nabi SAW pulang dari perang tabuk orang-orang munafik yang tidak ikut perang tabuk cari-cari alasan supaya diampuni oleh Nabi, dimaafkan Padahal alasannya itu dibuat-buat bohong Sedangkan Kaab bin Malik Bersama dua orang sahabat yang lain Tetap jujur mengatakan bahwasanya saya tidak punya alasan Yang karena jujurnya Mereka diboykot Tiga orang ini diboykot tidak disalami Dan tidak dijawab salamnya Kalau ketemu Buang muka Perintah Rasul Karena mereka telah melakukan Sebuah perbuatan yang besar Tidak ikut bersama Nabi Perang Padahal tidak punya udhul Bahkan sampai-sampai mereka Tiga orang ini Disuruh untuk Tidak tinggal bersama istri-istri mereka Jadi istrinya tidak boleh digauli Bukan diceraikan Tapi Pisah untuk sementara waktu Berapa lama Proses pemboikotan terhadap Tiga orang sahabat ini Bukan sehari, dua hari, tiga hari. Bukan sepekan, dua pekan. Tetapi 50 hari. 50 hari. Namun karena akidah yang kuat sampai-sampai Kaab Ibn Malik adalah yang paling muda di antara tiga orang tersebut. Dia tetap berusaha sholat di masjid. Walaupun tidak ditegur tidak disalami dia berusaha untuk memperhatikan Nabi SAW kalau Nabi habis selesai salam dia berusaha untuk memandang wajah Nabi tapi Nabi berusaha untuk malingkan wajahnya dari Kaab bin Malik sempit rasanya dunia ketika orang-orang yang kita cintai seperti itu memperlakukan kita sesak dada ini rasanya ketika saudara-saudara kita Sesama ahlu sunnah wal jamaah Itu memperlakukan kita seperti orang lain Begitulah yang dialami oleh Ka'ab ibn Malik Sampai datanglah utusan dari Daerah luar Madinah Mengirimkan surat yang isinya adalah mengajak Ka'ab bin Malik untuk bergabung dengan mereka pindah agama. Pindah agama gara-gara berita bahwasanya Ka'ab bin Malik diperlakukan seperti itu oleh Nabi. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Surat itu di dirobek, kemudian dimasukkan ke dalam tanur. Tanur itu tungku api. Dibakar. Jadi tidak dimasukkan ke dalam arsip Kenang-kenangan Ini surat dari raja Daerah yang beragama Nasara misalnya Kenang-kenangan, ini raja besar Karena begitulah kita seharusnya memperlakukan Sebuah kemaksiatan Ajakan untuk berpindah agama Itu adalah maksiat Maka harus dibinasakan Jangan disimpan untuk dijadikan sebagai memori Kenang-kenangan Karena bisa jadi hati ini adalah lemah Syubhad itu menyambar-nyambar Suatu saat kita buka kembali Wah ada tawaran ini Gak ada salahnya kalau sekali-kali menerima tawaran ini Bahaya Begitulah seseorang kalau sudah taubat dari sebuah kemaksiatan Bekas-bekas sesuatu yang dia jadikan sebagai alat untuk melakukan kemaksiatan tersebut Harus dimusnahkan Ini sunnahnya bin Malik Sebagai contoh Akhirnya setelah 50 hari Turunlah taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala Diterima taubatnya Tiga orang ini Karena jujur Karena akidah yang kokoh Begitu pula dengan apa yang terjadi antara Ali bin Abi Talib dan Mu'awiyah. Hasil gemblengan Nabi SAW. Mereka, Ali bin Abi Talib dan Mu'awiyah. Ketika Ali bin Abi Talib menjabat sebagai khalifah, terjadilah perseteruan, perselisihan di antara mereka. Muawiyah bin Abi Sufyan pada waktu Perang Siffin disurati oleh Malik Rum Hiraql karena kebetulan Muawiyah pada waktu itu berada di Syam jadi dekat dengan dengan wilayah kekuasaan Romawi Raja Romawi tahu Persetubuhan antara Muawiyah dengan Ali. Lalu dia mengirim surat. Nah, nu nafir, ma sarah baina kaubina Ali. Wnaḥnu nafir, an naka aḥkubil khilafah minhu. Kami tahu apa yang terjadi antara engkau dengan Ali, perselisihan, dan kami Tahu betul sebenarnya yang paling berhak dan pantas untuk menjadi khalifah itu adalah engkau. Kami menawarkan bantuan. Akan kami kirimkan pasukan menggempur Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu berada di Kufah. Dan kami akan persembahkan kepala Ali buat kamu wahai Muawiyah. Tawaran yang menggiurkan. Tetapi apa respon dari Muawiyah bin Abi Sufyan? Beliau membalas surat itu. Min Muawiyah ila Azimir Rum. Dari Muawiyah kepada pembesar Romawi. Akhawan tashajara baynahuma, ma balakum tatadakhhal fi amrihuma? Dua orang bersaudara sedang berselisih dua orang bersaudara. Jadi dia masih menganggap saudara Ali bin Abi Thalib walaupun mereka berseteru. Apa urusan kamu wahai Raja Rom? Ikut campur dalam masalah kami berdua. Kalau kamu masih keras kepala menawarkan yang seperti ini kata Muawiyah, maka saya akan mengutus pasukan yang pertama ada di negerimu dan barisan yang terakhir ada di negeriku dan akan aku bawa kepalamu aku persembahkan untuk Ali. Lemakunna muslimin. Hatta ketika kita sebagai kaum muslimin yang benar-benar muslimin, jadi walaupun ada perbedaan di antara kita kaum muslimin ada khilafiyah tidak menyebabkan hubungan saudara di antara kita jadi sirna. Mu'awiyah masih menganggap Ali adalah saudara. Kenapa? Akidah. Karena akidah. Oleh karena itu penanaman akidah yang kuat yang kokoh itu sangat dibutuhkan oleh umat sekarang ini untuk mendapatkan generasi sebagaimana generasi yang dulu pernah dibimbing dan dibina oleh Rasulullah SAW maka mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya sekalian dan orang-orang yang tetap gigih memperjuangkan agama ini sampai akhir zaman ma'asyarakat muslimin melanjutkan kajian akidah kita pada malam yang berbahagia ini masih menggunakan kitab panduan al-sirajul wahaj fi bayani sahih min yang ditulis oleh syekh Mustafa bin Ismail Abdul Hassan al-Sulaiman al-Ma'ribi sudah sampai pada OIN yang ke-17 bagi yang memiliki kitabnya Oin oh, yang ke-17 di antara akidah ahlu Sunnah wal Jamaah adalah kita beriktikad kita berkeyakinan bahwasanya tidaklah semua sifat yang sempurna bagi makhluk itu merupakan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya Dan tidaklah semua sifat yang kurang bagi makhluk Itu merupakan sifat kurangan bagi pencipta Ini kaidah yang dipahami dan diakini oleh ahlu sunnah wal jamaah Contohnya Makan, minum, tidur Itu adalah sifat kesempurnaan bagi makhluk Makhluk yang sempurna kita Manusia yang sempurna itu adalah Yang Bisa makan, bisa tidur, bisa minum Namun Sifat-sifat itu Bukanlah Sifat kesempurnaan bagi sang pencipta Bahkan Tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala Disifati dengan sifat-sifat Seperti itu Karena pada dasarnya itu adalah sifat kekurangan bagi Sang Pencipta, bagi Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala berfirman: Allahulaihilahaillahualhiiulqayyum, la, al la ta'khuzhu sinatun walainu. Allah itu tidak ngantuk dan juga tidak pula tidur. Ini sudah sangat jelas sekali. Begitu pula sebaliknya. Sifat kekurangan pada makhluk belum tentu menjadi kekurangan bagi sifat pencipta. Bisa jadi itu adalah sifat kesempurnaan. Contohnya at-takabbur, sombong. Sombong bagi makhluk. Sifat terpuji atau tercela Orang yang sombong Itu disukai oleh orang lain atau tidak? Tidak disukai Tetapi Khalik Pencipta sombong Adalah sifat kesempurnaan baginya Karena Memang Allah lah yang berhak Untuk bersifat sombong atau kabur Di tangannya segala kekuasaan. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap harinya Allah itu memiliki kesibukan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi beserta seluruh isinya meminta kepada Allah. Yang satu berdoa Yang satu Meminta pertolongan Yang satu dalam keadaan terjepit Dengan bahasa yang berbeda Walaupun dalam waktu yang bersamaan Allah mampu memberikannya Masing-masing dengan permintaannya Maka zat yang seperti ini Pantas dan memang sempurna Jika dia memiliki sifat sombong Karena sombong itu adalah rida Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaian kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua sifat sempurna bagi makhluk itu menjadi sifat sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita contohkan tadi. Ini kalau kesempurnaannya bersifat relatif, nisbi. Tetapi kesempurnaan yang mutlak, maka Allah lebih pantas lagi untuk disifati dengan sifat tersebut. Contohnya, sifat ilmu. Ilmu, mengetahui. Bagi makhluk adalah sifat yang sempurna. Dan kesempurnaan itu mutlak. Maka bagi Allah lebih pantas lagi disifati dengan sifat ilmu maka diantara sifat Allah adalah al-ilm kemudian iktiqat yang berikutnya ahlu sunnah wal jamaah berprinsip bahwasannya kita tidak menetapkan dan juga tidak menafikan secara mutlak istilah-istilah yang baru yang dibuat oleh orang-orang ahlul bid'ah di dalam mensifati Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita sering mendengar ada orang-orang yang mempertanyakan Tentang Atau membahas sifat-sifat Allah Di antaranya mereka bertanya Apakah Allah memiliki jisim Jisim Jisim itu tubuh Mereka bertanya seperti itu Dengan berbagai macam tujuan Dan tendensi Ada yang ingin mendebat ada yang ingin menjatuhkan Orang-orang yang menetapkan sifat bagi Allah Allah maha melihat Allah maha mendengar Allah maha berkata-kata Ya takallam Wa kallam allahu musa taklima Dan Allah bercakap-cakap dengan Musa sebenar-benarnya Jadi secara hakikat Lalu mereka mempertanyakan Kalau seandainya indra-indra tadi itu disebutkan semuanya dan disifatkan kepada Allah. Maka kira-kira kata mereka, Allah itu punya jisim tidak? Jisim itu bahasa Arabnya yang artinya tubuh. Nah, ini lafaz-lafaz yang dibuat oleh orang-orang ahlul bidah. Kalau disebut ahlul bidah, itu adalah orang-orang yang tidak berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik dalam masalah akidah masalah ibadah masalah muamalah dan lain sebagainya jadi orang-orang yang sengaja mencari jalan baru di dalam beragama diantaranya dalam masalah akidah dan ini masalah yang paling penting dalam agama kita mereka sengaja memunculkan istilah-istilah Baru yang tidak dikenal di kalangan Generasi yang pertama dari umat ini Yaitu yang disebut dengan As-salafus-salih Generasi para sahabat Tabi'in dan tabi'ut tabi'in Serta generasi Imam madhab yang empat Tidak pernah Di kitab-kitab mereka Mereka mensifati Allah dengan lafad jisim. Karena memang tidak ada keterangannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka kita perlu mempelajari prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Di antaranya adalah dasar-dasar pijakan Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam berikhtiqad, berakidah khususnya dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang utama dan yang pertama sekali adalah Menjadikan dasar Al-Quran dan As-Sunnah Dengan pemahaman generasi ketika Al-Quran dan As-Sunnah itu turun Ini penting sekali Ketika generasi, pada masa generasi Waktu Al-Quran dan As-Sunnah itu turun tidak ada istilah atau lafaz tersebut, maka kita tidak boleh menetapkan dan juga tidak menafikan karena memang tidak ada keterangannya. Apakah Allah dalam Al-Qur'an pernah mengatakan? Ada ayat yang mengatakan innali jisman. Bahwasanya bagiku adalah tubuh, aku punya tubuh. Tidak ada keterangannya Baik Al-Quran maupun Al-Sunnah Maka kalau tidak ada keterangannya Apa yang harus kita lakukan? At-tawakuf Berhenti Tidak menetapkan Tidak mengiyakan Ketika mereka bertanya Allah punya tubuh tidak? Kira-kira jawaban kita apa pak? Ini masalah akidah nih Apa jawabannya? Allah punya tubuh Tidak Wallahu a'lam Allah yang mahatau Allahu a'lam Karena Allah tidak menetapkannya dalam Al-Quran Rasul tidak menetapkannya dalam sunnahnya Dalam petunjuknya, hadis-hadisnya Dan juga Allah tidak menafikan Hal itu dalam Al-Quran Begitu pula dengan Rasulnya Tidak pernah menafikan Hal itu dalam sunnah Kemudian Kalau ditanya apa hikmahnya Anda mengatakan Wallahu'alam Menyerahkan hal itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jawabannya adalah Supaya kita tidak Menolak Kata beliau, kailah arud dahapkan awak balabatilan supaya kita tidak menolak kebenaran dan tidak menerima kebatilan. Jadi kalau seandainya, kalau seandainya Allah itu memiliki jisim, lalu kita mengatakan tidak, berarti kita sudah Menafikan sifat Allah Kalau seandainya Allah tidak memiliki jisim Dan ketika kita ditanya Kita menetapkan Iya Allah memiliki jisim Berarti kita sudah menerima Sebuah keba kebatilan Maka Gampang sekali Akidah ahlu sunnah wal jamaah tidak perlu dipusingkan dengan filsafat-filsafat. Kalau ada keterangannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sami'na wa ata'na wa amanna bih. Kita dengar dan kita taat dan kita beriman kepadanya. Tapi selama tidak ada keterangannya dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita pun tidak menetapkannya dan tidak menafikannya. Kemudian prinsip akidah Ahlussunnah Wal Jamaah berikutnya adalah bahwasanya pembahasan di dalam sifat-sifat Allah, pembahasan tentang sifat-sifat Allah itu lebih umum daripada pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidahnya kullu ismin yadullu ala sifah. Setiap nama Allah itu menunjukkan sebuah sifat tertentu. Walisat kullu sifah tadullu ala ism. Dan tidak berlaku sebaliknya. Tidak semua sifat yang telah ditetapkan bagi Allah itu bisa diambil sebagai sebuah nama Bisa dijadikan sebagai sebuah nama bagi Allah Jadi di dalam permasalahan Akidah asma dan sifat Allah Ketika kita ingin menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Kaidah ini sangat penting sekali Semua nama Allah pasti memiliki sifat tetapi tidak semua sifat Allah Lahir darinya sebuah nama bagi Allah Tolong kaidah ini Diingat-ingat baik-baik Contoh Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala Tolong sebutkan pak Mas Nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling anda sukai As Ar-Rahman. Iya, Ar-Rahman. Ini nama Allah. Makanya para ulama berselisih pendapat tentang bolehkah manusia itu menamakan dirinya atau menamakan anaknya dengan Rahman. Karena ini nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Dari nama Ar-Rahman Mengandung sifat Rahmah Setiap nama pasti mengandung sifat Sifat Ar-Rahman itu memiliki Kandungan sifat ar rahmah. Apa bedanya Nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Kita sering sekali membaca ayat di dalam surat yang harus kita baca setiap rakaatnya Ar-Rahmanir Rahim kita pada saat itu kalau kita membaca berarti kita sedang membaca atau memanggil nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala maka pantas kalau orang yang sedang sholat itu sedang berkomunikasi dengan Allah kalau sedang berkomunikasi dengan Allah Raja, para raja Zat yang maha kuasa Maka pantaskah kita Ngobrol dan ngomong Sesama kita Tidak Ar-Rahman itu adalah Zat yang memiliki sifat Rahmat yang mencakup Seluruh makhluk Allah Maha Pengasih Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Ar-Rahman, Ar-Rahim itu artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Padahal Ar-Rahman, Ar-Rahim, keduanya sama-sama memiliki atau mengandung sifat rahmat. Bedanya Ar-Rahman, sifat rahmatnya berlaku umum untuk seluruh makhluk. Jadi Allah itu maha pengasih dan penyayang untuk seluruh makhluk. Binatang buas Tidak memakan Anaknya sendiri Karena adanya sifat rahmat Dan itu bagian dari Sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengasihi Orang-orang kafir Dengan memberi makan mereka Memberikan mereka rezeki Ini adalah bentuk perwujudan dari rahmat Allah kepada mereka karena Allah memiliki sifat ar-Rahmah binatang di darat di laut di udara semuanya mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wataala adapun ar-Rahim ini adalah kasih sayang yang hanya dikhususkan Allah bagi orang-orang yang beriman Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Maka Ar-Rahim ini nanti perwujudannya itu di hari kiamat, di mana rahmat Allah itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Adik-adik dari Hizbul Wathan, tolong tenang ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Kalau ada sesuatu yang jadi iskal, Nanti bisa didiskusikan InsyaAllah Tolong Kita sekarang sedang membahas Allah subhanahu wa ta'ala Ini masalah Akidah Dan diantara adab Kita mendengar Dan kita berusaha Untuk memahami Kalau memang ada yang Kurang bisa dipahami Bisa ditanyakan nanti InsyaAllah ada sesi tanya jawab Jadi setiap nama Yang Diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pasti mengandung sifat Tadi disebutkan sama mas Nama Allah Salah satunya Ar-Rahman Begitu pula Ar-Rahim Tadi juga sudah kita bahas perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim Nama yang lain Dari sebelah kiri saya Nama Allah yang lain Misalnya Ya Gak dengar mas Ar-Razak Ya Mas bilang Ar-Razak Ya Ar-Razak Betul Ini adalah salah satu dari nama Allah Yang artinya Maha Pemberi Rezeki Ar-Razak. Jadi nama Ar-Razak mengandung sifat bahwasanya Allah memiliki rezeki yang dibagi-bagikan kepada makhluk-makhluknya. Setiap nama mengandung sifat, namun tidak sebaliknya. Tidak semua sifat itu bisa diambil menjadi sebuah nama. Berarti di sana ada sifat-sifat yang bisa dijadikan sebuah nama bagi Allah. Iya. Contohnya tadi sifat ilmu. Mengetahui ilmu, sifat ilmu. Allah memiliki sifat ilmu. Berarti di antara namanya adalah al, al Alim yang Maha mengetahui. Di antara sifat Allah yang lain, As-Sami. Allah Maha mendengar memiliki sifat mendengar. Berarti bisa dibuat nama As-Samii' yang Maha Mendengar. Sifatnya As-Sama' namanya As-Samii'. Lalu di mana sifat-sifat yang tidak bisa dijadikan nama? Ada di sana sifat-sifat yang tidak bisa Dijadikan nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena masalah penetapan nama ini sifatnya tawqifiyah. Sifatnya adalah kalau ada dalil yang menyatakan bahwasanya itu adalah nama Allah, maka kita pun menetapkannya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah nama bagi Allah, maka tidak boleh kita tetapkan sebagai nama untuk Allah. Kita saja, manusia, ketika orang tua kita menamakan kita dengan sebuah nama, lalu dipanggil oleh orang lain dengan nama yang bukan nama kita. Kita tidak terima. Walillahil mathalul a'la. Dan tentunya bagi Allah Lebih awla Contoh sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tapi tidak bisa dijadikan nama Itu adalah Sifat misalnya Adalah ketika kita membahas pada pertemuan yang lalu di ya, antara sifat Allah itu adalah Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir kemudian Allah menyeru ayna al-mustaghfirun fa'astaghfirullah ayna al-da'un fa'u'tiyalah mana orang-orang yang beristighfar Maka akan aku ampuni dia. Mana orang-orang yang meminta maka aku akan berikan baginya. Jadi sifat turunnya Allah ke langit dunia ini adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak bisa kita jadikan sebagai nama Allah memiliki sifat nuzul ilaqah ma'adunya. Lalu tidak bisa kita katakan nama Allah berarti kalau begitu nazil tidak bisa jadi enggak sembarangan menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaidah tadi perlu diingat. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah cakupannya lebih luas dibandingkan dengan pembahasan tentang asma atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap nama pasti mengandung sifat tapi tidak sebaliknya tidak semua sifat bisa diambil sebagai nama hampir melalui azan maka saya buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Baik masalah yang menyangkut dengan pembahasan kita atau masalah yang lain, saya persilahkan. Insya Allah, kalau bisa saya jawab, kita jawab. Kalau tidak, wallahu aalam, saya akan mengatakan tidak tahu. Dan akan kita tanyakan kepada orang yang lebih alim insya Allah. Monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh ditanyakan secara langsung atau secara tertulis? Ini ada pertanyaan Bolehkah membaca doa memakai baju baru untuk baju yang hanya bisa dipakai di depan suami? Masya Allah Bagaimana jika punya baju baru belum sesuai syariat dipakai di luar rumah, bolehkah tetap membaca doa memakai baju baru tersebut? Ya, membaca doa ketika kita mengenakan baju baru itu ada sunnahnya, ada syariatnya. Terlepas dari apakah baju tersebut. E, syari atau tidak syari Artinya syari Kalau dipakai pada tempat-tempatnya Menjadi tidak syari Kalau dipakai Bukan pada tempatnya Seperti pertanyaan ini Kalau dipakai Bolehkah membaca doa memakai baju baru Untuk baju yang hanya bisa dipakai Di depan suami Iya. Jadi ketika memakai baju tersebut Ini pertanyaannya Misalnya bagi kaum wanita yang memakai pakaian yang minim, ada yang memakainya di depan suaminya saja. Ini namanya syari'. Bagi yang memakai pakaian yang minim tadi, lalu dibakai di luar rumah untuk ditampakkan kepada laki-laki ajaib, laki-laki yang bukan mahromnya, bukan suaminya juga menjadi tidak syari'. Pembahasannya berbeda Artinya Hukum dia membaca doa Karena memakai pakaian baru itu Hukum tersendiri Sedangkan Dia memakai atau mengenakan pakaian itu Syari atau tidak syari Hukum yang lain lagi Jadi tetap Syari ataupun tidak syari Baju tersebut dipakai Doa memakai baju baru Itu tetap disyariatkan Pertanyaan berikutnya, apakah boleh seorang istri menyemir rambutnya dengan warna hitam untuk menyenangkan suami? Karena tahu suami tidak suka warna selain hitam. Karena pernah bilang kalau seperti itu adalah wanita nakal. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyemir rambut dengan warna hitam. Nah, ini larangannya adalah Larangan yang berlaku tanpa pengecualian, karena di sana tidak ada istifna atau pengecualian dari hukum tersebut, sehingga berlaku umum, baik dalam rangka untuk menyenangkan suami ataupun hal yang lain. Jadi tidak boleh, karena Rasulullah SAW itu mengatakan, "Fajr sawat." Semirlah rambut kalian karena uban, karena yang lainnya. Warna apa saja, tetapi jauhilah warna hitam, lianahu min al khabir. atau katakan, karena menyemir rambut itu dengan warna hitam itu termasuk sebuah kebohongan. Inilah syariat kita sangat membenci yang namanya bohong, dusta. Sampai dalam urusan menyemir rambut saja Diatur Enggak boleh pakai warna hitam Jadi sekali lagi Untuk pertanyaan ini Jawabannya tidak boleh Bagi seorang wanita menyemir rambutnya Dengan warna hitam Walaupun dalam rangka untuk Menyenangkan hati suami Tujuannya baik Tapi caranya tidak benar Hasilnya jadi salah Supaya bagus hasilnya Tujuan harus mulia dengan cara yang benar Wallahu'alam sudah adhan Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah adhan dikumandangkan Bismillah Salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd Perkara adab Perkara akhlak Ini merupakan perkara yang sangat penting Apalagi Adab Atau akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beradab kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Ahlu sunnah wal jamaah Adalah orang-orang yang paling beradab dan berakhlak kepada penciptanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu Mereka memilih lafad-lafad Ucapan-ucapan Yang sopan dan santun Serta beradab Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tahu Bahwasannya Allah Pencipta segala sesuatu Tetapi di dalam doa-doa Mereka mereka tidak menyebutkan Dan menyandarkan Sesuatu yang tidak pantas Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu Nyamuk itu diciptakan oleh Allah Tetapi Pernahkah kita berdoa Wahai Zat yang menciptakan nyamuk Ya Tuhan nyamuk Tidak pernah Karena memang kurang Kurang pantas Tapi Ya Rabb Al Ka'bah, Ya Rabb Semaik dan Bumi, Wahai Rabb Tuhan yang memiliki Ka'bah, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Kita tahu bahasanya termasuk makhluk Allah itu adalah babi, anjing dan sebagainya yang najis-najis yang kotor-kotor maka kita ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita berdoa memanggil Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafad-lafad yang tidak pantas tidak pernah tuh kita mendengar ada orang yang berdoa ya rabbal kalb ya rabbal khinzir tidak pernah Karena memang kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan para nabi adalah orang-orang terkemuka Kalangan ahlu sunnah wal jamaah Para nabi adalah orang-orang Yang terdepan dalam masalah beradab Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dalam Al-Quran Ketika sakit saja Sakit itu Datangnya dari siapa? Allahlah yang menciptakan penyakit dan obatnya. Tetapi dalam masalah sakit, Nabi Ibrahim ketika menyatakannya, beliau tidak menyandarkan sakit itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, "Wa idza marid tu fa huwa Wa idhamarutu, fahuayashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim dan itu difirmankan oleh Allah, menunjukkan adabnya sang kekasih yaitu Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan bisa saja dia mengatakan Wa idhamrotani, fa idha fahuayashfin secara bahasa Arab bisa saja seperti itu apabila dia memberikan aku penyakit apabila dia Tuhan memberikan aku penyakit maka dialah yang menyembuhkan, menyembuhkanku sama saja artinya tetapi beda adabnya cita rasanya berbeda ketika untuk masalah yang jelek-jelek, masalah yang buruk-buruk kita saja Allah tidak perlu disandarkan kepadanya maka Ibrahim mengatakan wa idha marittu fahuwa yashvin wa idha marittu aku ketika aku sakit padahal sakit itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula dengan yang dilakukan oleh Nabi Khidir temannya Nabi Musa yang melakukan tiga perkara yang diingkari oleh Nabi Musa perkara yang pertama yaitu siapa yang ingat Siapa yang tadi sudah baca surat Al-Kahfi? Ah, melobangi perahu. Apa kata Nabi Khidir ketika dia melobangi perahu? Menceritakan itu kepada Musa. Dia menyandarkan kehendak untuk melobangi perahu itu kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk adab. Fa'arad tuan Aibaha, maka aku berkeinginan untuk melobangi perahu tersebut supaya tidak diambil, tidak dirampas oleh raja yang ada di situ. Tetapi Nabi Khidir ketika menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh beliau, yaitu mengembalikan atau menegakkan kembali jidar, dinding rumah anak yatim yang mau roboh. Beliau menyandarkan kehendak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa Dan ketika Tuhanmu menghendaki anak-anak itu dua orang anak yatim itu nanti sudah dewasa, kemudian mereka mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka itu semuanya dilakukan oleh Nabi Khidir sebagai bentuk kasih sayang dari Tuhanmu begitulah kita seharusnya beradab dan berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dalam lafad-lafad kita juga kita pilih kita pilih di dalam doa-doa kita agar bertutur kata yang santun kalau sesama manusia saja kita dituntut untuk bertutur kata lemah-lembut, sopan santun, adab, etika, maka lebih pantas lagi ketika kita berbicara, berkomunikasi, memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang atau dua pekan berikutnya. Karena kemungkinan saya jadi libur. Karena saya berada di Jakarta insyaallah pekan depan uh, kita akhiri dengan menutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik. asyadu alla ilaha illa anti astaghfiruka wa atubu ilaiki Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh